Ya, dukung Yuvi TV dengan belanja di Fitstore www.fitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hamdan katsiran thayyiban barakan fiikum yuhibbu rabbuna wayardha. Wa asyhadu an la ilaha واحده الى شركله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله وصحبه على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اصلح لنا ديننا وغيصم امرنا واصلح دنياي Wajah Allah mauta, roh hatan lana mimpulishar. Alhamdulillah, ibu ibu para jemaah sekalian yang semoga selamat dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia yang di mana tidak ada daya dan pertolongan dari diri kita kecuali. Ya kita dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dapat mensyukuri nikmat dan dapat menggunakan segala nikmat yang ada untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita senantiasa mohon pada Allah, semoga Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat memperbaiki urusan akhirat dan juga urusan agama kita juga dapat memperbaiki urusan dunia kita dan setiap kesulitan kita kita itu diangkat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kita trofi untuk beramal untuk menyampaikan ilmu yang kita pahami yang kita mampu untuk menyampaikannya pada yang lainnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita senantiasa keistiqomahan baik ibu-ibu uh, sekalian semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kesempatan kali ini kita nanti akan banyak lebih ke diskusi ya seputar masalah puasa dan kali ini ya kita membahas fikih yang berkaitan dengan wanita di bulan Ramadhan yaitu ibadah puasanya, ibadah sholat malamnya, bagaimana menggapai Lailatul Qadar juga sampai masalah etika. Nanti di kesempatan yang singkat saja Saya sampaikan materi Nanti bisa diperlebar Atau kita perluas Dalam sesi tanya jawab Seperti kita ketahui bersama Bahwasanya Puasa dalam bahasa Arab Itu disebut dengan soul, Atau disebut dengan siang Sedangkan secara istilah Kalau kita definisikan puasa Itu adalah Menahan diri dari berbagai pembatal-pembatal puasa Yaitu menandiri dari berbagai macam pembatal-pembatal puasa Dan orang yang diperintahkan untuk berpuasa Yaitu dari wanita yang diperintahkan untuk berpuasa adalah Mulai dari orang yang sehat Kemudian orang yang menetap tidak bersafar Kemudian khusus untuk wanita Yaitu suci dari haid dan nifas jika keadaannya seperti ini maka dikatakan dia telah memenuhi syarat wajib puasa dan wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Ini yang diperintahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian itu untuk berpuasa, termasuk wanita juga di dalamnya. Ya sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Nah dalam menjalankan ibadah puasa Sama seperti sholat Ada istilah rukun Kalau sholat itu ada istilah rukun sholat Seperti dalam mazhab syafi'i Itu sampai 13 poin Untuk penjelasan rukun sholat Sedangkan dalam masalah puasa Rukun puasa itu ada dua Ya rukun puasa itu ada dua Yaitu yang pertama Adalah seorang yang berpuasa harus berniat Kemudian rukun puasa yang kedua Orang yang berpuasa harus melakukan imsak, menahan diri dari berbagai dari berbagai macam pembatal puasa. Dia menahan diri dari berbagai macam pembatal puasa. Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu tentang niat. Niat dalam mazhab syafi'i ketentuannya ada tiga. Niat dalam mazhab syafi'i ketentuannya ada tiga. Yang pertama niat tadi yang dianggap adalah niat Di dalam hati ya, Yang dianggap adalah niat di dalam hati Dan menurut pendapat yang tepat ya, Ini pendapat Jumhur atau kebanyakan ulama Yang menyelisihinya adalah pendapat mazhab syafi'i belakangan Ulama syafi'i belakangan dan ulama hambali belakangan Sedangkan ulama yang lainnya itu Mengatakan bahwasanya niat itu Tidak perlu dilafadzkan, jadi niat itu cukup Di dalam hati Lalu bagaimana cara kita berniat Kalau memang niat itu di dalam hati, maka Ibu-ibu itu harus pahami Apa yang dimaksudkan dengan niat Niat itu kata para ulama Berarti al-ilmu Artinya mengetahui Melakukan ibadah Atau istilah ulama yang lainnya Adalah al-qusdu Yaitu keinginan untuk melakukan ibadah Maka kalau misalnya Ibu-ibu sudah ambil taruhlah sejadah Kemudian ingin bertakbir ketika itu Berarti sudah ada keinginan Untuk melaksanakan sholat Maka itu sudah disebut dengan niat, tanpa dia melafaskan dengan usolli, ya tadi dengan keinginannya saja sudah dikatakan telah berniat. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disampaikan dari sahabat Umar bin Khattab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inamal amalubin niat, wa inamali kuli mri imanawah. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Di sini tidak dikatakan harus dengan dilafaskan, cukup orang itu berniat, artinya keinginan melakukan ibadah, maka itu sudah disebut berniat. Maka tadi contoh saja misalnya, ambil saja, kemudian ketika itu melaksanakan solat ketika itu sudah ada keinginan untuk melaksanakan solat misalnya zuhur, maka itu sudah termasuk niat. Ibu-ibu juga nanti punya keinginan untuk bangun makan sahur. Maka itu juga sudah dikatakan berniat tanpa dia lapaskan dengan usolli ataupun nawaitu Untuk sholat usolli atau untuk niat secara umumnya Dengan nawaitu itu sudah dikatakan seseorang itu telah berniat saat itu Poin kedua tentang masalah niat Niat ini hendaklah ada di malam hari sebelum subuh Niat ini hendaklah ada di malam hari sebelum subuh Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam yuzma isyam kablul fajri falasya malahu siapa yang tidak berniat di malam hari kablul fajri sebelum subuh maka tidak ada puasa untuknya maka dalam hadis ini secara jelas menunjukkan kalau dikatakan tidak ada puasa untuknya dan sebelumnya disebutkan niat itu harus ada di malam hari sebelum subuh maka ini merupakan syarat. Artinya harus dilakukan seperti itu. Niatnya harus seperti tadi. Dia harus berniat di malam hari untuk berpuasa keesokan harinya. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah ada orang yang tidak berniat di malam hari? Padahal tadi kita katakan sekedar keinginan saja sudah dikatakan berniat. Ya Sekedar keinginan saja sudah dikatakan berniat. Ibu-ibu sudah niat misalnya untuk makan sahur, maka sudah dikatakan berniat. Contohnya seperti ini yang saya katakan, dia tidak berniat di malam hari. Contoh misalnya ada yang tidak sadar. Mulai dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi. Mulai dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi. Orang seperti ini, dia tidak mendapati kesempatan niat di malam hari. Ya Dia tidak ada kesempatan niat di malam hari Karena dia tidak dapat waktu maghrib Dia dalam keadaan tidak sadar sampai subuh Dia baru bangun jam 6 Maka misalnya dia bangun jam 6 pagi tadi Dia baru sadar jam 6 pagi tadi Kemudian dia mulai berniat puasa Ramadan Yang kita bahas ini adalah puasa wajib Maka ketika itu tidak kelasah Karena Nabi SAW tadi katakan Siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum subuh maka tidak ada niat puasa, tidak ada puasa untuknya. Siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum subuh maka tidak ada puasa untuknya. Jadi ini sudah sangat jelas menunjukkan niat itu harus ada di malam hari. Kemudian yang ketiga tentang masalah niat yang harus ada adalah niat itu harus istiqrar. Niat itu harus berulang setiap malamnya. Jadi tidak cukup cuma di satu malam saja yaitu di awal bulan Ramadan. Namun niat itu harus diulangi terus setiap malam. Alasannya karena ibadah Ramadan yang satu dan Ramadan yang lainnya tidak ada kaitannya. Seandainya Ramadan kedua itu batal puasanya, Ramadan pertama sebelumnya itu tidaklah kena masalah. Sehingga niat itu harus berdiri sendiri untuk setiap harinya. Dan ini juga konsekuensi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kami sebutkan tadi. Siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum subuh Maka tidak ada puasa untuknya Nah itu berkenaan dengan rukun puasa Nah untuk menjalani puasa Tadi saya uh, katakan orang yang sehat Orang yang mukim Kemudian orang yang uh, suci dari haid dan nifas Wanita yang suci dari haid dan nifas Itulah yang punya kewajiban puasa Berarti ada orang-orang yang dapat keringanan tidak puasa kita lihat dalam tiga dalil, nanti akan ditunjukkan inilah tiga orang, dan inilah empat orang. Kesimpulannya dari tiga dalil nanti akan disimpulkan empat orang yang dapat keringanan tidak puasa. Dalil yang pertama surat Al Baqarah ayat 185. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man kana marizan au ala safarin fa'idda tum min ayam in Siapa yang sakit Atau dia adalah musafir Lantas dia melakukan perjalanan jauh Dan ketika itu dia tidak Berpuasa Maka hendaklah dia Mengkodok, mengganti Atau nyawur puasanya di hari yang lain Di sini dikatakan orang yang sakit Dan seorang musafir Orang yang sakit dan seorang musafir Berarti orang musafir Dia boleh ambil keringan dan tidak puasa Begitu juga orang yang sakit Ketika berat puasanya dia tidak puasa Namun kewajibannya adalah dia harus mengkodok puasanya di hari yang lainnya Berkenaan dengan musafir Ya perlu dipahami oleh ibu-ibu bahwasanya yang namanya musafir Itu orang yang melakukan perjalanan yang telah menempuh jarak Yang di mana seseorang itu boleh mengkosor sholat Kalau menurut mayoritas ulama kebanyakan ulama yang namanya musafir dia menempuh jarak di 85 km dari batas kota Itulah yang dikatakan telah bersafar Kalau jaraknya kurang dari 85 km dari batas kota Maka itu belum masuk safar Namun pendapat yang lebih tepat ini Seperti yang dikatakan oleh Ibn Qaymiyah dan juga Ibn Qayyim Jarak safar yang yang ke, yang seseorang itu dikatakan E, boleh mengqasar salat <kuh> mereka nyatakan adalah dilihat dari kebiasaan masyarakat masyarakat itu anggapnya itu apa kalau dikatakan misalnya dari satu tempat A ke tempat B itu sudah dikatakan bersafar walaupun jaraknya itu kurang dari 85 km maka sudah kita katakan safar dalilnya kenapa Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah itu tidak memakai patokan jarak tertentu Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melaksanakan sholat di Madinah empat rokaat. Ya suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melaksanakan sholat di Madinah empat rokaat. Lantas beliau pergi ke Zulhajir Uhlayfa. Yang ibu-ibu itu tahu kalau yang pernah melaksanakan umrah itu tahu ini adalah tempat untuk mikot saat umrah. Ya ini adalah tempat untuk mikot saat umrah. Yang biasa disebut di kota Madinah dengan apa? Nah, Bir Ali ya Disebut dengan Bir Ali Nabi SAW melakukan di Madinah 4 rokaat Ketika di Bir Ali Itu cuma dilakukan 2 rokaat di kosor Nabi SAW melakukan solatnya sempurna Di Madinah 4 rokaat Ternyata di Bir Ali Itu jadi di kosor 2 rokaat Padahal jaraknya Dari kota Madinah ke Bir Ali tadi Itu cuma sekitar 3 mil Ya itu cuma sekitar 3 mil ya taruh 4 1/2 km lah ya kalau 1 milnya itu 1 1 kilo ya sekitar 4 1/2 km ini jaraknya tidak sampai di 85 km Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengkosar sholat makanya ini jadi dalil yang kuat di antara dalil yang kuat yang menunjukkan kita tidak memakai patokan jarak namun memakai kebiasaan contoh kalau kita berjalan dari kita bersafar kita melakukan perjalanan dari Jogja Menuju Solo Ibu-ibu masuk itu dalam Istilah safar atau belum safar Jogja ke Solo nah Itu sudah dianggap Bersafar, orang-orang itu sudah menganggap Bersafar, kalau Jogja ke Gunung Kidul nah, Safar atau tidak? Jogja ke Gunung Kidul tidak safar Karena orang tidak menganggapnya itu safar Dan kalau patokan jumur tadi 85 km Jogja ke Jarak dari Jogja ke Gunung Kidul itu cuma 30 km ya. Tidak sampai juga jarak yang jadi patokannya jumpur Intinya ya. kebiasaan masyarakat tidak menganggapnya itu sebagai safar Maka kita juga tidak menganggapnya sebagai safar Nah Kalau orang itu bersafar tadi Maka dia boleh mengambil keringanan untuk tidak berkuasa Suatu saat Ini ada hadis dari Abu Said Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah Dia mengatakan bahwasanya kami itu pernah bersafar dengan Rasulullah Alaihi Wasallam Dan diantara kami itu ada yang puasa dan tetap puasa Dan ada yang tidak puasa dan tetap tidak puasa ketiga itu Lantas Satu dan yang lainnya saat itu tidak saling menjelekkan Orang yang puasa tidak menjelekkan orang yang tidak puasa Orang yang tidak puasa juga Tidak menjelekkan orang yang berpuasa Ini menunjukkan bahwasanya mengambil keringanan ketika safar seperti itu boleh Jadi saat safar walaupun safarnya itu mudah sekalipun misalnya perjalanannya dengan pesawat dari tarulah dari Jogja menuju Makassar misalnya perjalanannya mudah cuma 2 jam tidak ada rasa payah sama sekali, beda kalau menggunakan jalur darat atau kapal tidak ada kesusahan sama sekali, boleh diambil keringanan untuk tidak berpuasa saat itu, namun para ulama punya pembahasan, mana yang lebih afdal apakah tetap berpuasa Ataukah tidak berpuasa jika safarnya itu mudah? Pendapat yang lebih tepat dalam hal ini Orang yang bersafar dan safarnya itu mudah Baiknya tetap berpuasa Alasannya Melakukan puasa dengan orang banyak itu lebih enak Kalau kita nanti nyawur puasa, kodok puasa Orang-orang yang lain sudah pada minum es krim, sudah makan bakso, enak-enak Ya kita cuma berpuasa seorang diri, tidak ada yang menemani Lakukan dengan orang banyak itu lebih enak Kemudian yang kedua, alasan yang lainnya, gugur kewajibannya. Jadi saat itu gugur kewajibannya, dia tidak ada utang-utang lagi puasa. Maka lebih mudah jika kita memilih berpuasa saat safar yang mudah. Tidak ada kesulitan apa-apa, lebih baik untuk berpuasa saat itu. Kemudian dalil yang kedua, yang menunjukkan orang yang mendapatkan keringanan tidak puasa. Jadi tadi ada orang sakit, kemudian ada musafir. Jalil yang kedua lagi yang menunjukkan dapat keringanan untuk tidak berpuasa adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Baqarah ayat 184 Wa alaladzina yutriku nahufidiyatun to'amu miskin dan bagi orang yang berat menjalankan puasa hendaklah dia itu menunaikan fidyah yang ditunaikan kepada orang miskin ya bagi orang yang berat menjalani puasa artinya secara permanen dia tidak bisa puasa lagi seperti orang sepuh ya, tiang sepuh kemudian Orang yang sakitnya menaun tidak kunjung sembuh, atau dokter sudah putuskan dia bahwasanya kamu nggak bisa puasa lagi, harus konsumsi obat ini, terus tidak mungkin puasa lagi. Orang seperti ini hendaklah pak dia tunaikan fidyah, fidyah untuk kamu miskin, fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Nah ibu-ibu perlu pahami dari dalil ini, kita bisa tahu bagaimana cara menunaikan fidyah. Ya nanti punya kewajiban fidyah bisa tahu dari ayat ini bagaimana cara menunaikan fidyah. Kalimat yang ringkas namun para ulama bisa simpulkan dari dalil ini cara penunaian fidyah. Lihat fidyah dikatakan to'am. Makanan. Maka tidak boleh fidyah itu disalurkan dalam bentuk uang yang diserahkan kepada fakir miskin. Makanan maka kita pahami makanan, jangan kita takwil-takwil tafsirkan-tafsirkan seenak kita sendiri. Kalau disebut makanan, maka salurkanlah dalam bentuk makanan. Kemudian dikatakan to'am. Yaitu makanan. Apakah di sini kita berikan satu fidyah itu dengan tiga kali makan ataukah satu kali makan saja? Jawabannya juga bisa disimpulkan dari ayat ini. Dikatakan to'am makanan berarti sekedar memberikan makan. Meskipun tidak tiga kali, maka sudah dikatakan menunaikan fidyah. Lepas itu lapar Seandainya di sini diharuskan tiga kali makan, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan ya salah satu am tiga kali makan. Namun di sini tidak disebutkan demikian. Maka minimalnya kita katakan ya misalnya ini kita pilih pakai makanan siap saji. Ibu-ibu berikan satu bungkus makanan. Ya itu sudah dikatakan tunaikan satu video. Berarti kalau punya utang 30 hari puasa atau 30 hari tidak bisa puasa dan punya kewajiban fidyah, berarti bikin 30 bungkus makanan atau beli 30 bungkus makanan dan berikan kepada orang miskin. Tidak ada di sini prasyarat untuk katakan tiga kali, namun mau melakukan lebih boleh. Ini suatu bentuk kebaikan dan ditambah sebagai pahala sedekah. Namun kita bahas kadar minimalnya itu seperti apa? Lalu dikatakan makanan di sini bisa memilih dua e, melakukan dua pilihan atau memilih dua dua hal di sini ibu-ibu bisa memilih video tadi dengan makanan siap saji seperti saya contohkan tadi yang sudah jadi bungkus makanan tadi kemudian ada lauknya lengkap terserah mau lauknya tempe atau ayam itu dikatakan sah atau bisa juga dengan bahan mentah <kuh> misalnya dengan beras ya beras ini ditakar saja kira-kira untuk satu kali makan itu berapa gram. Nah itu yang diberi. Namun, sebagaimana dikatakan oleh. Profesor dokter Mustafa Al-Muqa. Beliau menyatakan. Baiknya. Kalau beri makanan mentah. Hendaknya ditambah dengan lauk pauknya juga. Karena orang miskin gak mungkin makan beras saja. Gak mungkin ketika dia buka puasa. Cuma jadikan bubur. Ya, Jadi. Baiknya ditambah dengan lauk-pauknya no di situ ada telur, ada tempe, ada mungkin tambah sayurnya dan dia bisa makan dengan enak. Nah, itu lebih terasa nikmat. Dan ini lebih bagus dan perlakuannya lebih bagus ketika memberikan fidya seperti itu. Dan kemudian dikatakan miskin, maka fidya wajib diberikan pada orang miskin. Tidak boleh ibu-ibu itu beri Nanti mungkin dikirim nanti videonya ke kos-kosan yang ada di Pogung. Diberikan untuk buka puasa. Ternyata masyarakat-masyarakat yang ada, wah Masya Allah motor-motornya bagus. Bahkan datang ke kampus pakai mobil. HP-nya saja luar biasa. Tidak ada pakai HP-HP Nokia yang yang lawas-lawas, tidak -lawas, ada. HP-nya luar biasa. Diberikan video kepada orang-orang yang seperti itu. Tidak pas. Karena di sini diperintahkan, To'am miskin Maka diberikan pada orang miskin Dan para ulama Biasa mendefinisikan Orang miskin Itu adalah orang Yang Kalau fakir, ada istilah fakir miskin Kalau fakir lebih parah Fakir 50% kebutuhan pokok Tidak bisa terpenuhi Kalau miskin 100% kebutuhan pokoknya tidak bisa terpenuhi Nah kita tinggal lihat Orang secara lahiri, ya ini kita lihat dia secara tampilannya ini miskin maka kita bisa berikan kepada dia yang kita nilai ini lahiriahnya kita tidak tahu di balik itu bagaimana kalau kita nampak dia secara lahiriah fakir atau miskin tadi maka kita bisa berikan fidyah berupa makanan tadi kepada orang tersebut waktunya sekarang waktu penunaian fidyah ibu ibu bisa melakukan dua cara bisa setiap kali tidak puasa lalu sorenya berikan fidyah cari orang miskin berikan satu bungkus makanan atau bisa dirapel langsung di hari terakhir Ya dirapel di hari terakhir Kemudian tunaikan vidya langsung misalnya 30 hari puasa berarti berikan 30 bungkus makanan Dan sebenarnya status vidya itu tadi sama Dengan kodok mau ditunaikan setelah Ramadan pun juga boleh Kemudian dari yang berikutnya Yang dapat keringanan lagi tidak puasa Yaitu untuk wanita hamil dan menyusui Ya, hadis yang kami sebutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad dan hadisnya adalah hadis yang hasan. Nabi SAW itu mengatakan, "Inna Allaha waada'a 'anil musafiri nisfa shalah, shauma wa 'anil hubla wal murdhi." Allah itu memberikan keringanan bagi musafir, cuma mengerjakan separuh salat. Juga diberi keringanan untuk puasa. Musafir dapat keringanan untuk ya tidak puasa wa Dan begitu juga bagi wanita hamil dan menyusui Sekarang kita lihat tinjauannya Hadis ini menunjukkan wanita hamil yang menyusui berarti dapat keringanan untuk tidak puasa Saat dia berat untuk berpuasa Ketika hamil mungkin lebih berat daripada menyusui Teruslah ketika hamil dia tidak bisa puasa Maka dia boleh ambil keringanan tersebut Wanita menyusui juga demikian. Namun sekarang masalahnya apa sebagai gantinya? Kalau tidak berpuasa, apakah dia... Di sini ada beberapa pendapat para ulama. Dalam mazhab Imam Abu Hanifa dikatakan cuma menunaikan vidyah saja. Kemudian dalam mazhab Imam Malik, kodok saja. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, itu katakan... Uh, dirinci jika Khawatir pada ibunya ya, Jadi khawatir pada Wanita yang hamil atau menyesui Ini maka cukup kodok puasa. Namun kalau khawatirnya itu kepada anak Maka double kewajibannya Kodok sekaligus dengan Vidya Mana pendapat Lebih tepat dalam masalah ini Kembali ke hadis ini salah satu dalil Yang bisa mendukung yang ini jadi jawaban apa yang ditunaikan bagi wanita hamil dan menyusui? Perhatikan hadis tadi Allah memberikan keringanan bagi orang yang bersafar Untuk dapat separuh sholat dan tidak berpuasa Sekarang pertanyaannya Musafir tadi ketika tidak puasa Kewajibannya kodoh atau fidyah? Musafir tadi ketika tidak puasa Kewajibannya kodoh atau fidyah? Kodoh Semua sepakat kodoh Karena disebutkan dalam satu konteks kalimat ya, Disebutkan bersambung dengan wanita hamil dan menyusui Maka kewajibannya juga sama seperti musafir Karena musafir ketika dia tidak puasa saat Ramadan Ya terulah dia pergi mudik, dua hari dia tidak puasa Nanti setelah Ramadan dia punya kemampuan untuk berpuasa Maka ketika itu gantinya kodok Maka begitu juga untuk wanita hamil dan menyusui Ketika mampu untuk kodok tadi, maka dia tetap punya kewajiban untuk kodok puasa. Inilah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Wanita hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa, kewajibannya itu kodok. Inilah pendapat dari jumhur atau mayoritas ulama. Adapun yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menyatakan wanita hamil dan menyusui cukup di dia saja. Menurut mayoritas ulama mereka menganggap perkataan Ibnu Umar ini menunjukkan bahwa fidyah tadi tidak menggugurkan qadha. Pendapat fidyah tadi tidak menggugurkan qadha karena para sahabat sudah maklum, sudah sangat tahu bahwasanya orang yang tidak puasa sedangkan dia punya waktu lagi untuk untuk mengqadha puasanya maka gantinya adalah qadha. Dan ini tidaklah tepat dikiaskan atau disamakan dengan tiang sepuh. Dia ya, disamakan dengan orang sepuh. Karena apa? Kalau wanita hamil menyusui apalagi dia ngatur jarak hamilnya itu lama. Anak pertama dengan anak kedua mungkin sampai 10 tahun. ya. Maka ketika itu waktu untuk nganggurnya banyak. Nah itulah digunakan untuk kodok puasa masalah yang lainnya kalau misalnya ibu-ibu itu berat untuk kodok karena punya anak terus lima tahun punya anak menyusui hamil menyusui hamil menyusui hamil menyusui, hamil menyusui. utangnya sampai lima tahun berarti lima kali tiga puluh seratus lima puluh hari atau mungkin ada yang punya anak sampai lima dalam waktu kurun sepuluh tahun berarti bisa sampai tiga ratus hari kalau seperti itu disuruh kodok kira-kira ibu-ibu mampu atau tidak Bapak-bapak kan nggak mungkin gabung-gabung sama ibu, kemudian ya nyaur juga bareng-bareng nggak -bareng, mungkin, jadi ibu, ibu saja yang nyaur. Maka ketika itu karena berat fatwa dari Syekh Muhammad bin Soleh Usaimin, baru beliau katakan saat itu baru ada vidyah. Ya keadaannya dia seperti orang yang secara permanen tidak kuat untuk puasa, maka baru ketika itu diganti dengan vidyah. Jadi intinya asalnya wanita hamil dan menyusui itu gantinya itu adalah e, kodok Kalau tidak kuat karena harinya terlalu banyak misalnya tadi Ya sampai 5 tahun itu punya anak terus menerus dan itu hamil menyusui Berat menunaikan sampai 100 hari lebih maka baru ketika itu pilihannya adalah menunaikan vidya Bahasan kita selanjutnya tarawih dan iktikam Ya, sedikit saja saya terangkan tentang tarawih dan itikah Nanti setelah itu ibu-ibu silakan berdiskusi Ya, Moga nanti pertanyaan yang kaitannya dengan puasa silakan untuk ditanyakan Tarawih itu secara bahasa artinya roha istirahat Disebut istirahat Karena setiap empat rokaat Tarullah, ada yang kerjakan dua rokak salam dua rokak salam, maka setiap empat rokak ada duduk istirahat yang lama, atau ada empat rokak sekaligus dan di situ juga ada duduk istirahat yang lama. Itulah kenapa taraweh disebut taraweh. Disunahkan taraweh ini termasuk juga bagi ibu ibu melakukannya berjamaah. Yang melakukannya berjamaah, namun bagi wanita Sebagaimana pilihan untuk sholat wajib lebih bagus itu di rumah maka tetap lebih bagus juga di rumah. Ini berdasarkan banyak dalil yang berkaitan dengan masalah sholat di masjid bagi wanita, ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu katakan dalam surat Al Azab, wa kornafibu yutikun, walatabarosna tabarrujal jahiliyyatil ula. Dan tetaplah kalian di rumah kalian yaitu para wanita itu tetap di rumahnya itu berarti menetap di rumah lebih bagus dan janganlah dia keluar bertabarus dengan dandan menor seperti dandanannya orang jahiliyah ini salah satu dalil yang katakan tetap wanita termasuk untuk sholat tarawinya juga tetap kalau di rumah itu lebih bagus namun perlu dipahami kadang ibu-ibu ya sebagai ibu-ibu itu ketika memilih sholat di rumah Solatnya malas-malasan, juga ngantuk-ngantuan, ya nggak terlalu serius untuk melaksanakan sholat tarwih. Maka kalau keadaannya seperti itu, maka sekarang nimbang-nimbang mana yang maslahat. Kalau memang untuk pergi ke masjid itu lebih baik, ya, dan di situ dia bisa dengar ceramah agama, bisa ambil faida-faida juga dari ibu-ibu yang lainnya ketika berkumpul-kumpul di situ, maka menaruh pilihan di masjid tadi mungkin lebih baik. Namun asalnya, kalau ibu-ibu repot, punya anak, mesti ngomong, mesti ngurus rumah, ya tetap di rumah lebih baik. Namun kalau sekali-kali mau pergi ke masjid, tidak ada masalah. Bahkan koro suami tidak boleh melarang koro istrinya kalau punya maksud untuk pergi ke masjid. Pernah Bilal, putra dari Ibnu Umar, itu larang istrinya pergi ke masjid untuk sholat. Maka ketika itu... Ibn Umar katakan saya tadi sebut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan jangan kalian halang-halangi istri kalian untuk pergi ke masjid kok kamu malah larang-larang istrimu seperti itu ketika itu Ibn Umar sampai memahar memarahi putranya yaitu bilal kemudian sekarang pelaksanaan sholat taraweh bagi ya laki-laki maupun perempuan Ingat kalau kita menelusuri solat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan beliau tidak pernah lebih dari 11 rokaat. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiallahu Anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat tarawehnya tidak pernah lebih dari 11 rokaat. Dan 11 rokaat ini perlu dipahami, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu solat malamnya. Beliau itu pernah membaca surat Al-Baqarah Bar solat surat bar surat al-Baqarah lompat ke surat An-Nisa Baru dibalik lagi ke surat Ali Imran Kira-kira rampungnya berapa jam kalau ibu-ibu sendiri baca Al-Baqarah sampai surat An-Nisa Maka Nabi SAW itu pernah sholat malamnya Beliau rampungnya itu ada yang sampai sepertiga malam Sepertiga malam itu sampai jam sholat kemudian kadang sampai tengah malam kadang sampai para sahabat itu katakan wahai ya rasulullah kami ini gak kapan makan sahur ini sulat malamnya juga belum rampung-rampung Ya mereka katakan kami ini sampai mungkin waktu falah yaitu waktu makan sahur kami tidak dapat karena sulat malam yang nabi s.a.w. melakukan ketika itu sampai menjelang subuh maka kita pahami dari sini ini menunjukkan solat tadi yang 11 rakaat saja lama. Maka kalau kita mau taksir kira-kira satu rokaat solat malam Nabi SAW itu lebih dari setengah jam. Satu rokaatnya, ya satu rokaatnya itu lebih dari setengah jam. Maka bayangkan lihat berdirinya itu ya lama seperti itu. Di zaman Umar bin Khattab seperti itu sudah berat. Ya seperti itu sudah berat, apalagi di zaman kita kita ini, ya. Itu seperti itu sudah berat, makanya Umar bin Khattab ketika itu ambil inisiatif, kita tadi yang berdirinya lama seperti itu kita bagi paruh di paruh jadi dua. Kita lakukan 23 rokaat supaya kejar salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 11 rokaat. Dan kita sepakati bahwasanya kejar kualitas salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama daripada kejar jumlah rokaat Nabi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan sekaligus beliau adalah khalifah Utsim tidak ada masalah dan tidak pernah ada para sahabat Nabi saw yang memprotes solat malam yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sampai yang diperintah oleh Umar bin Khattab sampai 23 rakaat. Umar bin Khattab ketika itu menyuruh Ubay bin Kaab jadi imam. Menyuruh tamim ad-dari sebagai imam Dan tidak ada dari mereka yang menggurutu Yang memprotes ya. Keputusan Umar yang rubah 11 jadi 23 Maka kesimpulannya Intinya sholat malam Masalah jumlah rokaat Itu tidak masalah Bahkan para ulama ada yang melakukan 23 rokaat Ada yang melakukan 40 rokaat Yang masalahnya itu Bukan pada jumlah yang masalahnya Kalau kecepatannya super cepat Ya, yang kecepatannya super cepat. 23 rokaat punya RPM. Ya, punya kecepatan. Kecepatannya berapa? 2,3 RPM. 2,3 rokaat per menit. Ini baru musibah. Ya, jadi solatnya bagi ayam matok. Ya, jadi naik turunnya nggak ada tuma nina. Rukunya tidak ada tuma nina. Itidalnya tidak ada tuma nina. Sujudnya juga tidak ada tuma nina. Ya, dulu antara dua sujudnya tidak ada tuma nina. Contoh simpelnya, apa yang perlu ulama katakan tentang Tumak ninah? Yang dimaksud Tumak ninah, ya Sebagian ulama itu katakan Satu kali baca zikir saat ruku atau sujud Itu disebut Tumak ninah. Coba lihat kalau ada yang jadi jamaah, imamnya Kita baru mau turun ruku Kita bacakan subhanallah rupiah azim Kita baru mau menyebut sebuah Imam sudah bangkit Sami'allahu liman Hamida, Belum subhanahu al azim Baru sub saja Atau baru subhah saja Maka imamnya ini terlalu cepat Tidak ada tumak nina dalam sholatnya Maka saran saya Kalau ada imam yang super cepat seperti itu Mendingan ibu-ibu memilih sholat di rumah Kalau bapak-bapak punya wenang Karena jadi DKM, jadi pengurus masjid Jadi takmir masjid Mengangkat imam yang super cepat seperti itu Baiknya dilengserkan saja diganti dengan imam yang kecepatannya normal karena selalu buat masalah ya kalau sholat pengen cepat-cepat seperti itu kalau nonton bola pengen lama 90 menit ya kalau nonton tinju pengen lama sampai 3 jam kalau sholat pengen lebih cepat lagi tidak adil zolim. ya menetapkan waktu sholat yang lebih cepat daripada ya urusan-urusan dunia yang lainnya maka kalau sholatnya super cepat seperti itu dia kerjakan tidak ada tumak nina, maka sholatnya, sholatnya tidak sah Kerana tumak nina bagian dari rukun sholat Lalu ibu-ibu bisa lakukan sholat malam tadi Di rumah seperti saya katakan untuk wanita Kemudian sholat malam tadi, sholat taraweh tadi ditutup dengan witir Witir ini yang jadi penutup sholat malam Sekarang yang sering ditanyakan bagaimana kalau kita sudah tutup sholat witir Bolehkah nanti di malam hari kita tambah lagi sholat tahajud Ya, kita sudah tutup witir 11 rokaat Malam hari boleh lagi tambah sholat ta'jud? Jawabannya boleh Dari dua alasan Yang pertama Nabi SAW pernah menutup sholat malamnya dengan witir 7 atau 9 rokaat Setelah itu beliau kerjakan lagi sholat malam 2 rokaat Dengan cara duduk Ini artinya setelah witir mau tambah rokaat lagi pun Tidak ada masalah Kemudian alasan yang kedua Abu Bakar As Siddiq kita tahu Abu Bakar As Siddiq adalah orang yang gemar ibadah. Beliau biasa rutinkan sholat witirnya itu sebelum tidur. Ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau rutinkan sholat witir ini sebelum tidur? Kemudian Abu Bakar jawab, saya itu khawatir tidak bisa bangun malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Abu Bakar, memang kamu itu orang yang hati-hati. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin Abu Bakar orang yang seperti itu rajinnya? Tidak pernah bangun sholat malam, sangat tidak mungkin. Maka kalau dia tutup dengan witir saat itu, malamnya dia bangun lagi dan dia kerjakan sholat malam tidak masalah, asalkan di sini kata para ulama, sholat witir ini tidak dilakukan dua kali dalam satu malam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la witro fil lain, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kemudian sholat witir tadi kalau dilakukan tiga rakaat. Di rakaat terakhir setelah ruku ada kunut witir. Kunut witir itu seperti yang dibaca oleh sebagian saudara kita itu yang baca kunut subuh bacaannya seperti itu. Namun ini sebenarnya bacaan untuk kunut witir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Al Hasan bin Ali. Yaitu bacaannya. Kalau jadi imam, Allahumma nafi man hadait, wa afi nafi man afaid, wa tawallana nafi man tawalleid, wa bariklana nafi man ataid wa kina syarra maqdait fa innaka taqdi wala yuqda 'alaik wa innahu la yadhil man walad wa la yaizman adad tabaarak itu yang dibaca ketika kita melakukan witir namun kunut witir itu tidak wajib ada yang melakukan kata Ibnu Taimiyah ya monggo silakan yang mau meninggalkan juga monggo silakan namun dalam mazhab Syafi'i biasanya kunut witir tadi dilakukan setelah pertengahan Ramadan kemudian pembahasan terakhir kita tentang Lailatul Qadar ini saya katakan ringkas. Kita tahu Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih utama dari seribu bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk menggapai Lailatul Qadar? Apakah kita harus berdiam di masjid kemudian nunggu sampai malam Lailatul Qadar itu datang, ataukah ibu-ibu itu misalnya di rumah, kemudian ketika itu? Menunggu malam Nai'tul Kaudar dengan banyak zikir banyak membaca Quran kemudian banyak tambah lagi dengan solat sunnah jawabannya seperti itu bisa dilakukan walaupun di rumah tidak dipersyaratkan itikaf di masjid jadi untuk gapai Nai'tul Kaudar tidak dipersyaratkan itikaf di masjid namun orang yang itikaf kemungkinannya lebih besar untuk dapat Nai'tul Kaudar. Nah sekarang bagaimana kalau untuk wanita haid? Apakah dia bisa dapat Lailatul Qadar? ad dohak seorang ulama itu mengatakan, siapa saja yang Allah terima amalannya, wanita haid pun bisa diterima amalannya kalau dia berzikir. Maka dia bisa dapat bagian dari malam Lailatul Qadar. Berarti wanita haid pun bisa dapat malam Lailatul Qadar dengan melakukan ibadah yang dibolehkan bagi wanita haid, seperti berdoa. Seperti pula berzikir. Seperti itulah membaca Quran tanpa menyentuh langsung. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan la yamassur quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Sekarang wanita haid tadi, apakah boleh masuk masjid untuk melakukan itikaf? Ah, di sini perselisihan yang kuat di antara para ulama. Wanita haid menurut jumur atau mayoritas ulama itu menyatakan bahwasannya wanita haid itu tidak boleh masuk masjid namun pendapat yang lebih tepat berdasarkan hadis yang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada Aisyah untuk ambil sajadah di masjid dan ketika itu dia katakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah saya itu sedang haid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan haidmu itu bukan karena sebabmu itu bukan karena kamu yang buat. Namun ini adalah sudah jadi ketentuan Allah sudah kamu ambil sajadah yang ada di masjid. Maka kesimpulan yang tepat. Wanita haid masih dibolehkan masuk masjid Kalau kesimpulannya seperti itu berarti masih boleh melakukan itikaf di masjid Dengan melakukan ibadah semacam tadi yang saya sebutkan Dan yang terakhir yang namanya itikaf Itu adalah berdiam sejenak di masjid Ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama Walaupun cuma setengah jam di pagi hari atau di malam hari itu sudah disebut itikaf Namun itikaf yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW Itu adalah itikaf yang dilakukan selama 10 hari Namun kalau ibu-ibu sempatnya, karena pagi hari sibuk, repot Kemudian malam harinya saya yang punya waktu luang bisanya dari Ba'da Tarwe sampai tengah malam atau sampai sahur Maka seperti itu dibolehkan Ini tidak, yang sunnah dibolehkan kebebasan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Moga jika ada pertanyaan dari ibu-ibu, baik bertanya langsung atau lewat kertas, moga dipersilahkan. Yang berkaitan atas kajiannya yang disampaikan tentang permasalahan di dalam bulan Ramadan dan dibuka dalam pertemuan kalian, kita masuk ke sisi tanya jawab. Ini ada. Kita bacakan terlebih dahulu Ustaz sebelum pertanyaan langsung ada beberapa pertanyaan Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak saya seorang pedagang Iya. Namun setiap hari Jika bekerja melakukan perjalanan Dari Kabupaten Yang satu ke Kabupaten Yang lainnya Atau dari kampung yang satu ke kampung lainnya Untuk berdagang dan setiap kali mencari nafkah, bapak saya sudah menempuh lebih Jarak 83 km Menggunakan sepeda motor Pertanyaannya, bagaimana hukum puasa orang bagi bapak saya, orang-orang sejarah yang berpajaknya? Oh, Kalau dia adalah seorang musafir dan dia ini berlangsung terus menerus berarti Maka sama halnya seperti yang para ulama itu jelaskan, ya, yang para ulama itu jelaskan untuk pekerja yang jadi buruh, misalnya kalau tempat kita taruhlah buruh bangunan, yang pekerjaannya terus menerus, para ulama sarankan kalau orang yang seperti ini, ya hendaklah mengambil keringanan untuk tetap bisa berpuasa. Artinya pekerjaan yang mungkin dia tinggalkan sementara waktu, atau dia tidak beratkan pekerjaannya. Ini lebih bagus. Dan perlu dipahami seperti ini, kasus yang disebutkan, atau untuk pekerja buruh bangunan. Apakah mereka itu, ketika itu memilih tidak puasa ataukah tetap puasa, perlu dipahami kalau kasus di lapangan. Orang yang perhatian pada agama Buruh bangunan yang perhatian pada agama Termasuk juga musafir yang perhatian pada agama Dan mereka itu perhatikan sholat Pasti punya keseriusan untuk melakukan puasa Realitanya seperti itu Yang tidak puasa itu yang bagaimana? Yang tidak pernah sholat Yang tidak pernah puasa itu yang tidak pernah sholat Maka realitanya di lapangan seperti itu Sehingga kalau sarankan kepada orang Tarulah buruk bangunan yang saya bahas, tarulah untuk orang seperti itu. Mereka tidak puasa saja nanti tiqodok di hari yang lainnya, nanti di hari yang lainnya juga tetap dia tidak kodok puasa karena punya alasan kerja lagi. Maka sebisa mungkin tadi sebagaimana kata para ulama ketika menjelaskan orang-orang seperti ini, baiknya dikurangi pekerjaannya di bulan Ramadan. Namun kalau dia cuma sekali saja safarnya mau ambil keringanan untuk tidak berpuasa, wallahu masih dibolehkan. Baik, terima kasih. Terakhir pertanyaan selanjutnya kita bagaimana cara pembagian piagam atau menyelamatkan boleh nggak diberikan kepada satu keluarga jika jumlah keluarga itu jumlahnya sebanyak jumlah hari yang kita tinggalkan? Mohon penjelasannya, Pak. Boleh seperti itu asalkan keluarganya adalah keluarga yang miskin situ ada berapa orang, pokoknya ditaruh saja tadi misalnya, ada 30 bungkus makanan nanti mereka yang bagi. Atau ada beras misalnya kita kasih beras dalam bentuk beras 30 kali bidang dalam bentuk beras maka bisa di, diserahkan kepada satu rumah. Baik, Sir. pertanyaan selanjutnya masih tentang masalah puasa. Kalau ibu menyusui enggak bisa ya, ikut puasa. Ya. Terus menggantikan di hari yang lain ya. atau hanya membayar fidya. Terus Eh uh, fidiyanya itu bisakah berbentuk uang dan berbentuk nasi bungkus? Baik. Baik, tadi sudah dijawab. Gantinya apa tadi, Ibu-ibu? Ini kalau wanita mensui qada atau fidya? Qada. Kemudian apa lagi sini? Makanan, Pak. So. Makanan. Apakah boleh diganti dengan uang? Tidak boleh. Ya, Vidya itu harus dengan makanan. Ah, ibu-ibu ada yang nak tanya langsung? Moga. Iya. Ada yang mau bertanya langsung? Iya. Iya. boleh kamu ceritakan, yeah? Kalau orang itu, satu Islam tidak seboleh dia. Jadi zaman itu yang menjadi anak kami, dua, dua Kemudian kalau kita sudah orang tua, orang tua itu sudah agak tua. Di saatnya sudah tidak mampu buang semula lagi sebagai anak, masanya ini sekali bagaimana melainkan. Berdasarkan yang Allah itu apa pertama yang kedua apakah selama taraweh yang empat rokaat empat rokaat tidak itu juga sohain demikian baca bersama umum olehku selamat larut kah baik bagi tiang sepul kalau sudah tidak kuat lagi puasa maka ambilah keringanan seperti yang tadi disebutkan dalam surat al baqarah 184 Wa ala lathina yutikun aku fidyatun to'amu miskin. Bagi orang yang berat puasa, maka ganti langsung dengan fidyat. Dia tidak kuat, ya sudah tidak kuat. Anak tidak bisa gantikan dia juga untuk puasa, tidak bisa. Cukup bayarkan fidyat untuk orang tua. Itu sudah cukup. Nah sekarang yang kedua. Bagaimana dengan sholat tarawih yang 4, 4, 3? Perlu diketahui bahwasanya Aisyah itu pernah menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan salat 4 rakaat, maka jangan tanyakan bagusnya dan panjangnya. Dan beliau ulangi lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan salat malam itu 4 rakaat dan jangan tanyakan bagusnya dan panjangnya. Dari sini Ibnu Qayyim juga menyebutkan di antara 8 cara pelaksanaan salat malam. Lihat ya beliau menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'at di antara delapan cara di poin yang terakhir di poin yang kedelapan, Ibnu Katsir menyebutkan sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang empat rakaat salam. Maka Makawal walam kalau ditinjau dari sisi kesahan tetap sah, ya. Jadi boleh dilakukan dengan empat empat tiga tadi berdasarkan hadis Aisyah dan juga tadi yang saya jelaskan ini salah satu cara sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ada pendapat dari mazhab syafi'i. Ya mereka memiliki pendapat kalau dilakukan empat rokaat sekaligus salam, sebagian nyatakan itu tidak sah. Namun hal ini dibantah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu katakan kalau lakukan sholat malam itu delapan rokaat sekaligus langsung salam, tidak ada tahiyat-tahiyat ketika itu, itu pun sah. Maka kalau lakukan empat empat tiga seperti itu ya juga tetap sah. Ya jadi pendapat yang lebih tepat, Allah Alam karena untuk pelaksanaan sholat sunnah tidak diperketat maka seperti itu masih dibolehkan. Namun berdasarkan hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanyakan tentang sholat malam, ya para ulama lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan yang lebih afdal lakukanlah dua rakaat salam dua rakaat salam. Karena Nabi ketika menjelaskan tentang sholat malam beliau jawab sholatul layli masna masnya sholat malam itu dua rakaat salam dua rakaat salam. Tentang asalnya memberikan pertanyaan selanjutnya kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah menunda tanggal puasa Ramadan dengan maksud tidak melunak puasa salam dan bolehkah melaksanakan puasa salam tidak terlunak? Tidak. Nah, dua hal yang harus diperhatikan untuk masalah kodok puasa dan untuk masalah puasa syawal dan puasa sunnah secara umum, asalnya khotob puasa itu boleh ditunda, asalnya khotob puasa nyaur puasa itu boleh ditunda. Sebagaimana Aisyah radhiallahu anha itu baru sempat melaksanakan khotob puasanya itu selepas setelah ketika di bulan sya'ban bulan-bulan sebelumnya beliau tidak melakukan khotob karena sibuk mengurus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda. Aisyah munda kodok Dan ini bukan bukan berarti Aisyah tidak pernah melakukan puasa sunnah sama sekali Ada kemungkinan beliau melakukan puasa sunnah Mungkin beliau bertemu dengan puasa Arafah Mungkin bertemu dengan puasa Ashura dan seterusnya Berarti masih sempat beliau puasa sunnah Namun kodok puasanya itu beliau tunda Bisa kita pahami demikian Namun ini ditolong dibedakan dengan puasa syawal Karena untuk puasa syawal Nabi SAW itu mengatakan Man soma romadona summa atba'ahu sitan min syawal dahri, Yaitu siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan Artinya puasanya full di bulan Ramadhan Lantas dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal Di sini tidak dipersyaratkan berturut-turut Dan juga tidak dipersyaratkan dilakukan di awal-awal Syawal Boleh nanti setelah pertengahan boleh Asalkan masih di bulan Syawal Lalu dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal Kana kasyamid dahri maka itu seperti puasa setahun penuh. Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin itu menjelaskan dari hadis ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan puasa Ramadan ya, maka yang dimaksudkan adalah puasa Ramadan full, penuh. Lalu di sini disebutkan puasa Syawal. Puasa Syawal ini dilakukan setelah puasa Ramadan itu sempurna. Maka bagusnya untuk melakukan puasa Syawal Ibu-ibu nyaur utang puasa lebih dahulu, bayar kado puasa lebih dahulu. Kalau sudah lunas baru ketika itu lakukan puasa, sholat. Wallahualam. Oke, silahkan kita masuk ke ruang yang kedua. Ada yang mau bertanya lagi belum? Sudah meninggal, berarti. karena sakit ketika itu cuma bayar video maka belum mampu bayar jadi sempat dapat puasa sempat dapat puasa hmm. berarti punya utang budi ya belum mampu melakukan video, ya. berarti nanti ibu bayarkan video untuk orang tua. Tanya, ada lagi? Hai. Masih ada pertanyaan lagi boh? Coba yang tanya tanya langsung aja dulu. Yeah. Ya yang mau tanya langsung mong, silakan bisa tanya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita ya, dalam sisi Tidak apa? Tidak Ada di pembahasan panduan remontani ya? Ya Apakah ya, jatat sisi Itu dibatikan kepada Sama dengan jatat sisi Dan bulan jatat sisi Dalam syarat sisi Itu yang pertama yang kedua Dan Mengenai sholat kita sebelum sholat taraweh. Betul ya. Ada yang katakan bahawa sholat kita itu tidak membaca surah hanya al-fatihah saja begitu sahaja. Dan kalau kita, sebenarnya sholat kita itu dia pernah ketika dia sholat taraweh, sholat tarawih. Kalau kemudian sholat ini sudah dalam tahap yang sudah dalam tahap yang sangat Oke, boleh terselamatkan seperti. Baik yang pertama tadi dengan tentang zakat fitrah. Tadi ditanyakan apakah itu diberikan ke delapan asnaf, ataukah pada golongan tertentu. Kalau menurut jumhur atau mayoritas ulama, ya jumhur atau mayoritas ulama Ya namanya zakat fitrah itu ditunaikan atau diberikan kepada delapan asnaf. Ya ini kita dapat temukan juga dalam Mazhab Syafi'i. Makanya wajar kalau uh, dipraktek di masyarakat kita diserahkan zakat fitrah itu kepada delapan asnaf. Namun walau alam kalau kami sendiri lebih cenderung zakat fitrah itu diberikan kepada miskin saja nya atau fakir saja, fakir dan miskin. Alasannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan tentang zakat fitrah, Nabi katakan zakat fitrah itu adalah "thumatan lil masakin". Makanan untuk orang miskin. Tidak dikatakan untuk lil amil, tidak dikatakan untuk ibnus sabil, tidak dikatakan untuk fisabilillah, tidak dikatakan untuk yang lainnya. Maka Allah yang lebih bagus kalau ada miskin, miskin saja yang diberikan. Insya Allah miskin sangat-sangat banyak dibandingkan dengan golongan yang lain. Jadi ini lebih bagus. Jadi bisa disalurkan pada orang miskin saja. Namun kalau ada yang memilih delapan asnaf tadi, mereka juga punya dalil yang kuat. Namun kami lebih cenderung pada pendapat zakat fitrah tadi disalurkan pada orang miskin. Sekarang yang kedua tentang iftitah, sholat iftitah. Salat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang beliau melakukan 13 rokaat dan ini tadi yang saya sebutkan dari Ibnul qayyim beliau juga menyebutkan cara salat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 rokaat padahal tadi saya katakan Aisyah itu katakan Nabi tidak pernah lebih daripada 11 rokaat maksud 13 rokaat ini ada dua rokaat hafifatain hafifatain iaitu dua rokaat yang ringan sekarang Masalahnya bagaimana jika dua rokat yang ringan ini dilakukan pada sholat taraweh? Walau alam saya nganggap masih boleh karena cara sholat malam Nabi saw ada dua rokat yang ringan seperti itu. Jadi dahulu dengan dengan sholat iftitah yang disebut dengan sholat iftitah tadi boleh. Namun dengan catatan sholatnya sama seperti sholat biasa. Jangan sampai dikatakan tidak baca surat tertentu. Kenapa? Perhatikan sholat Koblia subuh yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sholat sunnah fajar yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan bahwa saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai-sampai kami menganggap beliau itu tidak baca surat al-fatihah. Saking ringkasnya sholat koblia subuhnya, saking ringkasnya sholat sunnah fajarnya. Namun apakah mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak baca surat sama sekali? Itu cuma ibarat dari Aisyah untuk menjelaskan. Singkatnya solat Sunnah Fajar dibandingkan dengan Solat sunnah yang lainnya Padahal kita tahu Solat Qobliyah Subuh Nabi SAW itu anjurkan anjurkan Setelah surat Al-Fatihah membaca surat Baca surat apa? Al-Kafirun Setelah surat Al-Fatihah di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas Masih sempat baca surat Namun Aisyah katakan tadi Nabi SAW seakan-akan Tidak baca Al-Fatihah ini cuma menjelaskan ringkasnya sholatnya, namun ringkas masih tetap baca surat. Maka kalau dikatakan tadi ringkasnya sholat pembuka untuk sholat malam, kita katakan juga tetap ada baca surat setelah al-fatihah, walaupun makmunnya sunnah. Namun kalau katakan tidak ada sama sekali, itu harus butuh dalil. Ya, itu harus butuh dalil karena lihat seperti sholat sholat ringkas Nabi saw. Seperti sholat sunah fajar seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya langsung, Unggoh? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi bisa ketika di masa yang lalu kita itu lalai itu belum mau berpuasa. <coughs> Mungkin untuk mengembangkan ibadah, memadul, tapi kita sudah pas atau hais Dan setelah mana kita kalah untuk membonoknya Dan ketika saat ini kita di sedikit kita tahu itu apa yang dalam Dan kita tahu bahwa kita sudah Tetapi setelah, kita tidak tahu berapa banyak yang kuasa dimakainya Itu sudah menurut saya untuk menurut saya. Silahkan kasih. Kalau Allah ini... Blast tidak tahu jumlahnya sama sekali Jumlahnya enggak bisa dikira-kira. Misalnya tarulah gini, Satu hari ya 1 Ramadan itu tidak puasa 6 hari, baru nyaur puasanya 3 hari misalnya. Terus baru sadarnya, itu tadi tidak sadarnya, itu mungkin 20 tahun. Ya. 3 hari tadi kan? 3 harinya belum disaur, belum di qada. Ya, kali 3 20 berapa? 60. Berarti punya 60 utang puasa. Tarulah seperti itu. Jadi dikira-kira seperti tadi, cara lakukannya bagaimana? Ini saya cuma perkiraan ya, jadi dikira-kira yakinnya berapa? Punya 6 hari karena haid, baru 3 hari dilunasi. 3 hari selalu ini lupa terus, taruhlah rata-rata seperti itu. Kalikan tidak sadarnya tadi, mulai dari misalnya SMP, taruhlah 15 tahun sampai uh, 20 tahun, sampai 35 tahun, 35 tahun baru sadar. Berarti utangnya tadi taruhlah kita anggap kira-kira 20 kali 3, 60 hari. Maka saya kasih tahu cara mudahnya untuk nyawur utang puasa gini. Nanti bisa pakai puasa Senin Kemis saja. Namun Senin Kemisnya tadi niatkan jadi kodok. Bukan niatannya untuk sunah Senin Kemis. Kenapa kok pilih Senin Kemis? Ada istimewanya. Karena Senin Kemis itu amalan kita diangkat ke sisi Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu katakan setiap hari Senin Kemis amalan kita diangkat Makanya beliau itu suka untuk berpuasa pada Senin Kemis ya, Maka lakukan puasa pada Senin Kemis tadi Kalau punya 60 hari, 1 bulan berarti sudah bisa 8 Berarti rampungnya kira-kira berapa bulan? Kurang dari 5 bulan insya Allah Ya, ya hampir 5 bulan, 6 bulan lah Enam kali delapan patuh lapan, tambah lagi tujuh, tujuh kali delapan berapa ya, sekitar itu, hampir delapan bulan tadi, Senin Kamis, Senin Kamis terus, namun niatannya kodok puasa. Nah, insya Allah seperti itu nanti lama-lama bisa lunas. Tadi tentukan bilangannya dulu pastikan. ah saya kira-kiranya seperti ini. Ini bukan pertanyaan dari ibu saja, ini dari Jakarta kemarin saya dapat pertanyaan kayak gini terus, berarti masalahnya ibu-ibu banyak seperti ini ini Banyak ini, ini bukan kasus 12 ini beberapa majelis kasusnya sama semuanya. Ini ibu-ibu semua yang tanya. Ada lagi? Yang tanya langsung monggo. Masih banyak. Masih banyak. Iya, baca pertanyaan. <tuh> Baik, terima kasih, Ustadz. Kita tahu ada rata seorang jawabannya yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, Ustadz. Bismillah, Ustadz. Saya hamil dan musli empat kali. Selama itu, saya hanya membayar di dia, tidak mempunyai. Baik. Demikian yang saya baca dan saya tanyakan pada Ustadz. Waktu itu tahun 1992 aku berpengaruh sekarang. Tanya sama Ustadz. Oh, Ustadz Sa. siapa ini? Ya, sama Ustadz aku mungkin. Enggak. Saya masih SMP. Iya boleh tidak membodoh sehingga saya hanya membayar dia bagaimana ya. kalau sekarang saya mengetahui apakah harus membodoh juga tidak kaidah yang disebutkan oleh para ulama pembebanan suatu hukum atau klif adalah ilmi pembebanan suatu hukum itu ada setelah kita tahu jadi gini tadi ilmunya dahulu itu Tahunya itu vidyah Oh saya tidak puasa 60 hari Berarti saya nanti tunaikan vidyah 60 Sekarang ilmunya baru ya Ilmunya baru Nanti mau punya anak lagi Mau menyusui lagi misalnya ya Mau menyusui lagi Maka yang dulu tetap dipakai Itu sudah dianggap lunas Sekarang gak usah nyawur puasa lagi Gak usah kodok puasa lagi Kalau mau menyusui lagi Mau hamil lagi Baru mulai kau dok puasa lagi ketika itu yang berlalu biarlah berlalu. Untung baru tahu hmm. sekarang. Nah. Kalau tahu dari kemarin ya harus lakukan seperti itu. Syukurnya ilmunya seperti tadi. Baik, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, selamat sejahtera, jemaah umumkan. Banyak komedian selalu berhubungan dengan Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana cara berpuasanya seorang anak laki-laki 15 -laki tahun? Yang setiap harinya diharuskan meminum obat setiap 12 jam sekali Misal pagi, 6 jam. Misal pagi jam 6, berarti sore jam 6 sore harus minum obat lagi Bagaimana? Apakah bisa diterapkan? 11 tahun? Iya, 11 tahun Ini sudah balik apa belum? Sudah balik Sudah balik ya? Dan sifatnya permanen? Maksudnya terus-menerus atau ini sementara waktu? diharuskan minum obat kalau ini sifatnya sementara dan ini jadi keharusan maka minta saran dokter dulu apakah boleh kita buat nanti sebelum sebelum subuh setengah lima misalnya atau jam empat itu kita minum, kemudian nanti pas buka, kan cuma beda berapa jam saja cuma beda empat jam, bisa enggak seperti itu dibuatnya, kalau bisa mudah mudahan bisa seperti itu dan ketika itu tetap jalani puasa, nanti ketika sahur minum obat buka minum obat Bidanya cuma berapa jam Namun kalau ini sifatnya sementara Dan ini harus seperti itu Jamnya harus segini juga Maka minta saran dokter Apakah benar ini seperti ini Tidak bisa diganti-ganti Maka kalau memang dokter sarankan juga tidak puasa Maka ketika itu ambil pilihan tidak puasa Dan anak tersebut kalau sudah balik Berarti harus kodok puasanya di hari yang lain Baik, Terima kasih, Terima kasih Muhammad, salam sejahtera. Labai, Saya ingin bertanya Saya ingin bertanya pun dengan di bagaimana menurut meluruskan jika dulu ibu saya ketika sakit dibayarkan giginya berupa uang bukan makanan. Ibu ketika sakitnya? Ibunya waktu itu masih sepuh sudah sepuh dan dibayarkan giginya dengan berupa uang. Haruskah diulang lagi membayar giginya dengan makanan? Ibu saya sekarang sudah meninggal. Baik. Wala-wala ini karena menyelisih aturan. Kalau menyelesai aturan, dalam ayat tadi katakan Vidyatun tohamu miskin Vidya memberi makan kepada orang miskin Maka vidyanya, saya katakan tadi Kalau dengan uang tidak boleh Berarti untuk saat ini Tolong diganti vidyanya lagi dengan makanan Jadi kalau punya utang misalnya 60 hari Dulu dengan uang Sampai kepada orang miskin diserahkan dengan uang Misalnya satu vidya 10 ribu Maka ganti dengan makanan untuk saat ini Karena Penunayan yang dahulu ada tidak sah. Baik, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Soalan yang selanjutnya, bagaimana jika menerima haid dan baru bersih dan lebih wajib pada pagi harinya sebelum fajar? Apakah boleh puasa walaupun belum berbiad ingin puasa pada malam hari ya? Say, so, ya. Sekarang. Mandi wajibnya belum Namun sudah suci sebelum fajar Ini sama kasusnya Kalau ada yang junub di malam hari Hubungan intim atau mimpi basah Lantas belum mandi juga ketika Subuhnya Kita perhatikan pada ayat surat al-Baqarah Ayat 187 Di awal ayat disebutkan Uhilallakum laylatasyami arrafasu ilanisaikum Dihalalkan bagi kalian di malam puasa Untuk hubungan intim dengan istri kalian Kemudian di pertengahan ayat disebutkan Wakulu Washrobu Hatta Yatabayanalakumul Khaytol Abiyyaduminal Khaytil Aswadi minal Fajar. Summa ati musyama ilal lain. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih di antara benang hitamnya itu waktu fajar subuh. Terbitnya fajar subuh maksudnya azan subuh. Kemudian tunaikanlah puasa sampai malam hari, yaitu azan maghrib. Maka lihat di awal ayat katakan tentang masalah hubungan intim yang jelas nanti ada junub di situ keadaan junub sampai berhentinya untuk hubungan intim sama dengan makan dan minumnya itu sampai fajar subuh maka ada kemungkinan orang yang masuk sholat subuh masuk azan subuh itu belum mandi junub ya ada yang kemungkinan ketika masuk azan subuh itu tidak mandi junub belum mandi junub. Apakah ini terlarang dan tidak boleh melakukan puasa ketika itu? Jawabannya masih tetap boleh. Karena apa? Allah tidak menyebutkan ini jadi syarat. Artinya untuk masuk puasa harus syaratnya suci dari junubnya. Atau suci dari, kalau wanita Haid tadi sudah suci. Suci dengan cara dia mandi, tidak. Maka yang dilakukan ketika itu, ya sebagaimana yang Nabi SAW juga praktekkan di malam hari beliau junub. Di subuh hari beliau itu belum mandi. Azan subuh itu belum mandi, maka segera mandi kemudian lakukan sholat subuh dan puasanya boleh dilanjutkan ketika itu, puasanya boleh dilanjutkan ketika itu masih dibolehkan. Dan ini juga jadi syarat, apa ini jadi suatu pelajaran juga tentang masalah mandi di sini. Ternyata kita simpulkan tadi suci yang yang dipersyaratkan cuma suci dari haid dan nifas. Ya artinya untuk masuk di dalam puasa itu harus suci dari haid dan nifas. Nah, sebagian orang di tengah-tengah kita masyarakat kita kan masih ada yang punya anggapan masuk bulan Ramadan itu harus keramasan atau padusan. Wong ini saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum man, belum junub saja tetap masih boleh jalankan puasa. Yang jelas nanti mandi junub, ya. Sedangkan orang yang keramasan atau padusan gak ada sebab apa-apa, ya gak ada sebab untuk untuk mandi besar ketika itu, maka yang jelas tradisi yang ada di tengah-tengah kita ini tambahan saja. Ini adalah tradisi yang mengada-ngada. Orang Islam tidak perlu ikut tradisi-tradisi padusan atau keramasan semacam tadi, karena bertentangan dengan maksud dalil yang telah kami sebutkan. Baik, terima kasih sahabat saya yang memberikan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan ibu jika karena ibu mengajak anak-anak kecil -anak dan akhirnya membuat ribut? Intinya dibawa untuk mengenalkan pada masjid atau di rumah saja, maaf menjelaskan ini. Kalau tujuannya untuk mengenalkan anak supaya kenal pada masjid, saran saya untuk sholat lima waktu saja. Kalau untuk sholat taraweh, sholat taraweh itu lama. Anak-anak, apalagi mereka kalau dikelompokkan di belakang sendiri, maka nanti lihat keadaannya ya rusuh seperti apa. Nanti anak-anak yang berderet itu dibuat satu barisan, nanti ada yang Serong ke kanan, yang lainnya juga serong ke kanan Nanti serong ke kiri, ke kiri lagi coba Dan tiba-tiba ada yang jatuh Kenyataannya seperti itu yang terjadi Maka mereka sangat sulit melakukan sholat tarawe Kalau ingin mengajari mereka sholat Cukup sholat lima waktu Suruh ke masjid Subuh suruh ke masjid Zuhur suruh ke masjid, asar suruh ke masjid ya Isya suruh ke masjid, Maghrib juga Tarawe, berat Tarawe ini selesainya lama Ya, Tarawe ini selesainya lama Anak-anak seperti itu belum biasa Maka saya sarankan ya, kalau anak-anak belum mampu ketika itu untuk salat yang lama, sebaiknya tidak diajak ke masjid. Kecuali kalau mereka itu diatur di antara barisan bapak-bapak. Ya, sehingga mereka tidak berkelompok sendiri-sendiri. Dan ketika itu mereka kuat untuk menjalankannya, maka tidak ada masalah. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya berkeliling ke tempat saudara-saudara pada saat Idul Fitri? Karena kakuur dan cerita dari orang tua, atau juga biasa sebelum masuk bulan Ramadhan saling saling memaaf saling mohon maaf maafkan memaafkan ketidakhadiran ramadhan. Intinya untuk keliling-keliling tadi asalnya boleh, ya. Namun kalau dikatakan tadi masuk bulan Ramadhan harus maaf-maafkan itu tidak ada tuntunannya kalau istilahnya nanti ketika Idul Fitri kemudian saling uh, ucapkan selamat, saling kunjungi satu sama yang lainnya, ini tradisi yang sah-sah saja. Ya, tidak ada kesalahan atau kekeliruan di dalamnya dan ini sekedar urf yang ada di masyarakat. Adapun tadi mengkhususkannya dengan maaf-maafkan yang ini butuh pada dalil, ya. intinya para salaf mereka punya kebiasaan untuk saling mengucapkan selamat. Itu yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Maka kita bisa melakukan seperti itu dengan maksud keliling-keliling tadi kepada kerabat sedulur keluarga itu untuk uh, mengucapkan selamat ya karena telah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Wallahualam. Baik, terima kasih sudah memberikan. Pertanyaan selanjutnya ini sering terjadi di dalam masjid-masjid kita pada umumnya, apakah boleh berhadarus e, bersama baca satu secara bersambungan atau giliran setiap orang selesai tarawih oh, mohon biasanya. Asalnya boleh bahkan ini salah satu metode yang bisa dilakukan ya dan ini termasuk dalam hadis wa yatadarosuna bainahum dan mereka saling mengkaji Al-Qur'an satu dan yang lainnya. Bentuknya bisa seperti tadi. Jadi giliran baca Al-Qur'an dan yang lainnya itu nyimak dan yang lainnya itu kemudian baca. Seperti itu sahaja dilakukan dan ini bisa menggapai keutamaan juga menghidupkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz mau bertanya tentang waktu imsak. Adakah waktu waktu imsak tersebut dan di mana waktu makan sahur yang paling baik kalau dijelaskan? Baik, waktu imsak. Kita kembali pada ayat 1 al surah Al-Baqarah 187. Allah tadi katakan Allah berfirman waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyadu min al-khaitil aswadi min al-fajr thumma atimmusy-yaama ila al-lail maka dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu maksudnya datangnya fajar subuh yaitu azan subuh kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari berarti dalam ayat ini perintah makan dan minum masih ada sampai azan subuh berkumandang setelah azan subuh berkumandang aktivitas makan dan minum berhenti dan ini dilanjutkan imsak ini dilanjutkan menandhi dari makan dan minum ini dilanjutkan sampai malam hari. Sekarang pertanyaannya imsak yang lebih tepat berarti pada azan subuh ataukah 10 menit sebelum azan subuh, ibu-ibu? Nah, -ibu? azan subuh atau 10 menit sebelum azan subuh? Azan subuh. Jadi kalau misalnya ada yang baru bangun tidur 10 menit sebelum azan subuh yang di masjid sudah teriak-teriak. Ya Ini sudah selamat menaikan ibadah puasa Bilang saja sama yang di masjid Pak, ini saya baru mulai makan Ini belum, ini lagi mulai Dan praktek Nabi SAW Beliau biasanya mengakhirkan Waktu makan sahur Diceritakan oleh Anas bin Malik Jarak Nabi SAW itu makan sahur Antara akhir beliau itu makan sahur Sampai Iqomah sholat subuh Itu sekitar membaca 50 ayat Al-Quran Ya taruhlah sekitar 15 menit dan itu menunjukkan kata Imam Nawawi, ini tanda tanda bahwasanya makan sahur itu biasanya diakhirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makin mepet subuh makin bagus ya, dan ini mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih telah jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaannya yang selanjutnya tentang masalah zakat fitrah Ustaz apa uang. Selanjutnya masih zakat fitrah, kita lanjutkan aja. Apakah anak-anak balik itu yang belum maksudnya juga sudah diharuskan untuk membayar zakat fitrah? Tri. Zakat fitrah berupa makanan, karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan zakatul fitrah ya zakatul fitri yang tuhmatanil masakin, yaitu berupa makanan yang diberikan pada orang miskin. Maka jelas berdasarkan tekstual hadis yang diberikan adalah makanan. Kalau kita di sini adalah dengan makanan pokok yaitu beras ya dan di sini tidak dikatakan dengan uang. Seandainya ada syariat uang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah katakan sejak dulu. Namun ini tidak ada, maka kita praktikkan secara tekstual ya. Maka saya sarankan kepada ibu-ibu juga tunaikkanlah dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan tadi. Enggak perlu ganti dengan uang seperti itu. Kemudian Uh, yang kedua bagi anak yang belum balik. belum balik, apakah dia juga dikeluarkan zakat fitrahnya? Jawabannya dikeluarkan orang tua yang nanggung zakat fitrah untuk anak yang belum balik tadi. Sama dengan bapaknya juga nanggung untuk ibunya, untuk istrinya, ya, dan dia juga nanggung untuk anak-anaknya. Termasuk juga kalau orang tuanya dia sudah beri nafkah maka dia nanggung juga untuk orang tuanya. Baik, Apakah pembantu yang bekerja di rumah kita itu merupakan tanggung jawab majikannya untuk membayar zakat fitrahnya? Baiknya pembantu bayar sendiri karena bukan jadi tanggungan nafkah dari majikan, ya. Dia cuma jadi tanggungan untuk berikan gaji bulanan. Ya, kalau bahkan kalau zakat fitrah dia diberikan kepada pembantu tadi dan pembantu itu miskin maka dibolehkan. Jadi intinya. Ya, pembantu tadi bayar sendiri dan majikannya itu bayar untuk nanggung keluarganya sendiri. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Saudara atas yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, kalau dia apakah boleh diberikan kepada orang yang berpuasa saja atau harus pada orang yang tidak Apakah harus yang dalam Islam? Al-malu shalih lil rajuli Harta yang baik itu kalau disalurkan untuk orang-orang soleh, maka saya sarankan untuk saudaraku, untuk Vidya, untuk uh, harta kita, bagusnya diberikan kepada orang yang perhatian pada agama. Maka untuk berikan Vidya juga perhatikan orang yang sholat, ya, perhatikan juga orang yang puasa itu lebih bagus. Jangan berikan kepada pengemis-pengemis yang jalanan, yang sholat lima waktu saja tidak beranjak dari situ, yang puasa saja tidak pernah mereka perhatikan. Tidak pantas Vidya diberikan kepada mereka, karena tadi harta harta yang bagus kalau disalurkan kepada orang-orang yang baik. baik. Terima kasih saudara telah memberikan mungkin masih ada lagi. Ya. Yeah. Uh, uh, itu untuk puasa wajib. Kalau puasa sunah itu sepertinya ada hadis yang mengatakan bahwa semua kemudian di pagi hari karena tidak ada makara. Kalau puasa wajib itu menjadi tidak dijamur dengan nyat dengan hari. Iya. Nah, seperti itu tentang hari ini antara puasa sunah dengan puasa wajib? Yeah. Itu yang sama Yang kedua adalah mengenai pada syarat wajib. Uh, apakah jarak emang itu bisa dibentukkan uh, untuk masjid atau untuk organisasi sosial agamaan yang uh, yang di luar masjid untuk menjadikan separasi ramai? Nah, uh, bu, tidak. Karena kalau kita lihat kenapa mengenakan masker itu semua orang, misalnya suatu orang uh, di sekolah atau masjid atau. Ya, mungkin itu sunnah. Sayap. Yang pertama tadi, apa sih? Oh, niat. Niat untuk puasa sunnah. Ya, niat untuk puasa sunnah dibedakan dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh dari siang hari, asalkan belum masuk waktu zuhur. Ya, berdasarkan hadis yang tadi disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk di rumah salah satu istrinya, kemudian tanya ada makanan ataukah tidak? Istrinya jawab tidak ada. Kemudian Nabi mulai niat ketika itu untuk puasa dan niat puasa sunnah. Boleh dimulai dari pagi hari atau siang hari, ya selama belum waktu sawah. Sedangkan untuk puasa wajib tadi harus di malam hari. Sekarang yang kedua, bolehkah zakat mal itu diperuntukkan untuk pembangunan masjid? Bolehkah diperuntukkan juga untuk organisasi sosial? Jawabannya tidak. Boleh, ya masjid di sini tidak disebutkan dalam delapan asnaf tadi organisasi juga tidak ada. Cuma ada fakir miskin mu'allafatul kulo buhum, kemudian ambil zakat kemudian bisa bila ibnu sabil Kemudian untuk membebaskan budak dan untuk membantu orang yang terlelit utang. Cuma itu saja. Maka tidak disalurkan untuk organisasi tadi dan juga tidak disalurkan untuk pembangunan masjid. Diambil dari dana yang lainnya untuk ya, organisasi sosial tadi ataupun untuk pembangunan masjid, tidak dari dana zakat. Ya? tidak okay. juga, okay. tidak termasuk para ulama katakan jihad fisabilillah itu cuma jihad dengan per, dengan pedang, dengan perang. Maka membiayai untuk perang tadi itu baru boleh dari dana zakat. Atau sebagian ulama itu katakan jihad fisabilillah juga di situ ada jihad dengan ilmu, maka setiap ulah setiap penuntut ilmu ya bisa disalurkan untuk zakat untuk mereka. Masjidnya tidak. Untuk orangnya masjidnya tidak. Gimana? Kalau biayai dia Karena dia itu misalnya Dia jadi penyalur Kemudian kita salurkan zakat Nanti dia salurkan pada orang miskin boleh Namun kalau untuk dia sendiri Untuk operasionalnya tidak termasuk Boleh pakai zakat mal Dia harus datangkan dalil Iya, yang katakan harus boleh dari, dari untuk pesantren harus datangkan dalil. Betul. Saya dapat fatwa dari ulama tidak boleh sama sekali untuk itu. Masjid untuk pesantren tidak boleh. Iya, itu kian ya. ya. Jadi disampaikan bahwa tidak boleh menggunakan uang zakat mal untuk pembiayaan bangunan untuk pesantren maupun masjid ya, tidak ya, boleh. Masjid. Itu Jadi tidak masuk istilah. Iya baik terima kasih Ustaz sedikit lagi ya Ustaz ya ada sedikit pertanyaan e, apakah diperbolehkan bersikat gigi umur-umur ya. ya. dalam berpuasa tiga saat? dengan bolehkah kita mencicipi makanan seperti bagaimana Ustaz mencicipi makanan tersebut dan apakah boleh berenang Tata, dalam? berenang makanan. gak boleh itu sambil menyelam bisa minum air masuk kemudian tadi mencicipi boleh Ya, ada di pembahasan saya di buku ini, perkataan salaf juga ada yang menunjukkan mereka membolehkan mencicipi makanan asalkan tidak masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian yang pertama tadi eh sikat gigi, menggunakan sikat gigi kalau dengan pasta gigi makruh saat puasa. Yang dibolehkan cuma siwak. Makruh saja. Iya. Ya, Iya, terima kasih sana atas jawaban Satu terakhir pada saat imsak. Apakah di saat itu saat kita, kita belum mendengar suara azan, itu terdengar kita sedang makan, apakah kita melanjutkan makan kita? Apakah kita langsung berhenti? Jika azan kemudian masih ada aktivitas makan, ya baiknya berhenti. Bahkan menurut ulama syafi'iyah kalau ada makanan yang di mulut baiknya dimuntahkan. Adapun hadis yang katakan kalau ada makanan yang kalian genggam kemudian ingin kalian makan dan sudah terdengar azan maka habiskan makanan tersebut hadis ini dikritik oleh para ulama hadisnya dhaif atau menurut jumhur ulama hadis tadi dipahami kalau azannya tidak tepat waktu kalau azannya tepat waktu tetap makanan yang yang ada tadi sudah rampung tidak boleh dimakan lagi ketika Kemandang azan ya jadi nanti tidak bertentangan dengan surat al-baqarah dari ayat 187 tadi yang katakan berhenti sampai azan subuh baik ya sekian dari saya dan waktu kita sudah habisat kita minta sendiri-sihab kesimpulan dari pertemuan kita tentang maluan dalam bulan-bulan setiap bulan, bulan kita dalam bulan-bulan kita baik untuk masuk ke bulan Ramadan marilah kita persiapkan ilmu yang matang karena dengan kita persiapkan ilmu maka akan baiklah amalan-amalan kita sebagaimana dikatakan oleh Mu'az bin Jabal Alaihullok Imamul Amal wal Amalul Tabiu. Ilmu itu adalah pemimpinnya amalan dan amalan itu yang mengikuti ilmu. Maka beramallah di bulan Ramadhan dengan ilmu, jangan sampai ibadah kita sia-sia gara-gara kita asal-asalan dalam beribadah. Wassalamualaikum.